Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpselam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes, mau bertanya tentang masalah hukum fasilitas umum. Bagaimana hukumnya seorang pedagang yang menjual tempat dagangannya atau yang menyewakannya padahal tempat seperti itu tidak dapat menjual beli, bukan haknya? Menjual apa? Seorang pedagang menjual tempat dagangannya padahal itu bukan hak tempatnya atau menyewakannya, menjual tempat dagangannya. I, iya, tempat dagangnya dijual atau menyewakannya. Zaman sekarang kan sudah banyak kalau mau pindah kadang tempatnya dijual atau disewakan, padahal itu bukan hak miliknya ini hukumnya. Bukan, bukan miliknya. Pak? Bukan miliknya? Iya, bukan. Atas jawabannya saya atur, aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual tempat kepada orang lain tempat jualan dijual kepada orang lain yang tempat itu bukan miliknya. Ya, gitu kan? Bisa ini ada ya, misalnya di pas apa? Lahan misalnya di pinggir jalan, ini ini bagian saya, begitu ya? Jadi ini di dalam jual beli barang memang tidak ada. Menjual beli barang tidak diperkenankan kecuali barangnya sendiri. Akan tapi ada jika sesuatu yang itu adalah milik bersama seperti pinggir jalan itu kan semuanya punya hak untuk memilikinya. Hanya kok kebetulan ada sebagian tempat yang sudah biasa dipakai untuk nongkrong ju Jualan, maka haknya orang itu pangkatnya yang lebih dulu lebih berhak untuk menggunakannya. Sehingga sudah dipatok oleh dia. Jadi dia punya hak, bukan punya milik, tidak memiliki, tapi punya hak untuk mengguna, menggunakannya. Kemudian setelah itu dia ingin memberikan haknya kepada orang lain dengan imbalan, maka dia itu namanya menjual manfaat daripada haknya dan asalkan wajar dan benar jual belinya ya artinya menjual hak atau menjual manfaat itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW jadi menjual manfaat kalau barangnya tidak bisa karena balang bersama milik bersama dan memang diperkenankan untuk orang jualan di tempat itu yang enggak boleh adalah yang pertama menempati tempat yang menggosop gosop tahu gosop itu miliknya orang Kemudian mau dijual manfaatnya tidak boleh. Tapi kalau milik umum, milik semua orang punya hak, maka siapa yang dulu berhak untuk di situ. Misalnya, enggak usah repot-repot. Anda duduk di satu tempat, Anda butuh untuk duduk. Rupanya ada orang lebih butuh untuk duduk. Saya kasih 500.000 untuk duduk di situ. Boleh atau tidak? Ya boleh saja. Karena apa? Dia butuh untuk duduk, -duduk di situ karena apa? Mungkin dia punya sesuatu yang sakit atau apa? tapi anda punya hak untuk duduk di situ tapi kalau urusan duduk saja masa 500 ribu kan begitu hanya permasalahannya kalau memang itu hak di tempat yang mubah semua orang boleh di tempat itu maka itu hak orang yang pertama dan tidak boleh bagi orang yang lain untuk menggesernya kecuali dengan penuh kerelaan kalau ada orang mau membayarnya haknya dan memang ada nilai untuk berdagang dan sebagainya maka itu namanya jual manfaat sudah selesai Batasannya sudah saya, saya tidak butuh lagi. Setelah itu maka saya jual. Ini adalah ada di dalam syariat Islam.